Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan e, menceritakan tentang kisah Urteisme Exodus jadi Exodus ini artinya adalah perpindahan Urteis adalah mengenali Tuhan sudah satu tapi belum mengenali siapa Tuhan namanya ini kan kalau sekarang menurut monoteis itu satu Tuhan tapi dia sudah mengenali namanya disebut monoteis ini kisahnya bermula dari seorang raja bernama Kama uh, sambil santai ya kopi dulu ngobrol perihal Islam dahulu kala ada seorang raja di India bernama Raja Khamah Raja Khamah ini memiliki banyak istri Bahkan sampai ratusan istrinya itu Dan berbagai gaya dilakukannya ketika dia jadi raja Dan Orang namanya raja, banyak, ada tahta, punya banyak istri Berbagai gaya dilakukan Sehingga dari kelakuannya itu, dari kebiasaan seksualnya itu lahirlah panduan-panduan yang disebut kamasutra itu sebetulnya dari seorang raja bernama raja kama. Namun pada suatu saat akhirnya dia merasa bosan dan jenuh dengan semua yang telah dimilikinya. Sementara kan orang berlomba-lomba meraih itu baru berangan-angan, pengen, ba pengen banyak istri, bidadari, kan ya, orang bermain so, ya sulka. Sementara dia sudah melewati itu, tapi kok merasa gersang dirinya merasa hampa. Padahal dia duit banyak, pelayan banyak, istri banyak. Sudah dilewati semua. Dia tinggal juga di istana yang megah, ada tamannya, kayak taman surga gitu, ada kolamnya. Ketika misalnya istri-istri nya lagi berenang di kolam dia dengan menjuluk hal ini pengen dengan si ini si ini bahkan bisa gangbang. Sehingga dari situ lahirlah kamasutra. Teknik-teknik bercinta ala Pangeran Kama, Raja Kama Suatu saat dia bosan dan jendung Akhirnya dia meminta kepada salah satu pengawalnya Dan pengawal raja untuk bertemu atau dipertemukan dengan seorang Rahib atau seorang ustad atau seorang kiai. Dipertemukanlah dia ke suatu bukit, suatu gunung Untuk bertemu Dia ingin berguru ke situ Lalu Sang Guru mengatakan Karena hidupmu telah terlena oleh duniawi Sehingga tugasmu sangat berat Untuk melebur semua Yang telah kamu dapatkan Maka kamu harus melekat, melepaskan semua Kemelakatan yang telah kamu dapatkan Apa yang harus saya lakukan Agar saya ingin kembali Kepada jalannya Kamu harus menemukan kitab suci Bingung Bara. Doyu arah utara Doyu arah matahari terbit Yang dimaksudkan oleh guru itu adalah Tanah Jawa Tanah Sunda ini Namun karena waktu itu Belum ada nama-nama pulau Dan nama-nama tempat -nama Akhirnya saya siap melaksanakan Untuk menemukan kitab suci Berangkatlah Raja Kama Dari India seorang diri Di perjalanan Sampai akhirnya bertemu dengan Uh, sebuah gunung dan dia menemukan tobat ketika dicabut ternyata yang keluar sambung kuning. Oh, berterima kasih karena telah lama dia di tersimpan di situ. Artinya dia sambung ini orang manusia, manglima, Cuman kelakuan dan sifatnya seperti monyet. Eh, uh, istilah Sunda alien, istilah Sunda istilahnya uh, serakah dan lain sebagainya, ada sifat-sifat kayak monyet. Sampai bertemu lagi cakpat cai sampai akhirnya ke negeri Cina, Lalu India menyeberang ke negeri Cina. di Cina dikenalah dia dengan sebutan Big Sutong. Pada nama sebenarnya itu adalah Pak Pang Pangeran Kamal, Pangeran Kamal. Terus berkelana sampai akhirnya jadi film kan perjalanan menuju barat menemukan Kitab Suci dengan Sang Goku. Sang Goku itu sebetulnya panglima jenderal seorang ahli perang ini sifat-sifatnya masih kayak monyet disebutlah sehukum itu Raja Monyet nah akhirnya ketika sampai di pulau campa tadi campak campak campak yang pemerintah uh, campak ini sekarang disebutnya uh, negeri campak nah, di negeri campak ini Melayu kuno dia berhenti di situ dia menemukan seorang gadis yang sangat cantik Karena dia udah lama meninggalkan Habsul Bilami Sudah meninggalkan kerajaan yang meninggalkan semua tahtanya Tidak memiliki apa-apa, hanya pakai tongkat Dia berniat untuk mencari tentang ketuhanan yang benar itu seperti apa Tapi dia belum menemukan siapa nama Tuhannya itu Disebutnya Urteisme Dia sudah tahu Tuhan itu satu Tapi belum menemukan nama Tuhannya itu siapa Itu Masyarakat orang-orang sekarang sudah pada monoteisme. Semua orang hampir semua orang di zaman sekarang sudah monoteis. Monoteis itu sudah mengenal Tuhan itu satu dan namanya mau Kristen, mau Yahudi, mau Islam kan monoteis. Itu juga apa? Hindu walaupun Tuhannya bernama Om, tapi kan dia sudah mengenal namanya Om. Terus eh uh, monoteis tetap dianggapnya. Terus uh, Yahudi juga menyebutnya Allah. Oleh. Terus Kristen juga menyebutnya Allah. Matisan sebutnya Allah Itu tetap disebutnya monoteis Sudah mengenal satu Tuhan Tapi sudah mengenal juga namanya Kalau yang su sudah mengenal satu Tuhan Tapi belum mengenal Namanya itu siapa Baru mencari-cari merapa-rapa disebutnya Urteis Urteis atau nah, e, Raja Kama ini urteis Tapi dia sudah yakin bahwa ada Tuhan Nah namun Ternyata di Pulau Champa di Melayu kuno ini, dia bertemu seorang gadis yang cantik, jelita, dan sangat ramah. Tertariklah hati kembali. Namanya sudah berpuluh-puluh tahun, dia meninggalkan kerajaan dan istrinya, -istrinya kembali lagi. E, Nafsu-nafsunya. Akhirnya, dia menikah dengan gadis itu. Disitulah dikenal dengan Kama Bojo. Kama, Pak Raja Kama, menikahi. Orang gadis itu. Jadilah... Kambojo, Kamboja. Nah di Kamboja ini dia hidup dan kembali membangun kerajaan sampai akhirnya dibangunlah candi Angkor Wat dan Angkor Thom. Nah di situ dia hidup bertahun-tahun sampai melahirkan seorang anak bernama Mayang Cinde. Anaknya ini bernama Ratu Mayang Cinde. Nah lalu pangeran yang kamar ini menuliskan semua perjalanannya dari India ke sampai ke Cina dan sampai berakhir di Pulau Campak yang sekarang disebut Kambojok, Kamboja, Raja Kamboja ini menuliskan semua ceritanya dan disimpan di dalam buku dan ketika ia meninggal ditemukan oleh anaknya yang sudah gadis dan menjadi ratu di Kamboja ini ditemukan ternyata sebetulnya ayahnya sedang melakukan sebuah misi. Ingin menemukan Tuhan yang di tanah yang suci dan menemukan kitab suci. Akhirnya misinya itu dilanjutkan dan dibentuklah pasukan-pasukan. Nah, selama di campain ini dia memiliki pasukan muay thai, pasukan-pasukan akhir perang. Beladiri. Ya, dibentuklah pasukan. Yang di Sunda akhirnya disebutnya baju, pasukan baju. Nah, satu dua kapal berisi pasukan-pasukan perang, pengawal-pengawal. Delapan kapal, dua kapal diantaranya ratu dengan apa para pembantu. Lima enam kapal rakyatnya yang ikut. Akhirnya terjadilah eksodus besar-besaran karena mendengar satu berita ada satu patokan gunung yang diatasnya ada saljunya, yaitu Gunung Sunda. Jadi kalau dari laut dia kelihatan ada salju di atasnya sebutlah Sunda. Sunda di sini adalah putih bersih atau bodasnya cas. Maka berlabuhlah dari Thailand atau Champa ini atau Kamboja, Kamboja menuju tanah harapan baru, Eksodus dan hampir semua rakyatnya ikut. Makanya di National Geographic ataupun di tentang kisah-kisah candi Angkor Wat dan Angkor Thom itu angkor watang angkor tom itu ditinggalkan begitu saja nah ternyata mereka melakukan eksodus eksodusnya itu adalah dalam rangka pencarian siapa Tuhan itu namanya makanya saya menyebutnya Worteisma eksodus jadi orang-orang yang ingin mengenal nama Tuhan dan melakukan suatu perjalanan pindah besar-besaran eksodus itu pindah besar-besaran 10 kapal berlabuh menuju Pantai Selatan Jawa Pantai Selatan Jawa Nah, ketika berlabuh ada satu kapal yang terbawa arus angin menuju Selandia Baru, menuju Australia tadinya mau berlabuh di Pantai Selatan akhirnya kebawa arus ke Australia tinggal di, di New Zealand makanya di New Zealand ada suku yang disebut suku Maori suku Maori ada pulau disebut di sana Pulau Mauritius. Makanya ada perbedaan ketika ketika Columbus atau ketika Aristoteles datang ke Australia di Australia ini ada dua suku yang berbeda katanya dan New Zealand satu suku berburu yaitu orang-orang apa aborigin tapi ada satu suku yang di yang menghuni di dekat-dekat laut dan danau mereka senangnya bercocok tanam dan suka berlayar menggunakan eh, apa dayung dayung layar eh, dayung dayung layar nah akhirnya diangkat dalam film Hollywood berjudul apokalipso 2 yang berjudulnya dead end apokalip apokalipto itu kalau nonton filmnya keren sebetulnya apokalipto itu adalah pengawal pengawal ratu mayang cinde dari kamboja makanya kulitnya eh, beda kulitnya coklat kulitnya kayak kulit Asia orang-orang apa orang-orang Mauri asli itu yang kemarin di New Zealand yang suka teriak-teriak kayak gini ini kan sebetulnya budaya dari Thailand dari Muang Thai dari belakitu Muang Thai makanya mereka suka berteriak terus udah nggak jalan bohoh bohoh juga begitu kan ini sebetulnya mereka suka ikat pakai tangan itu kan Thailand Muang Thai gitu ikat kakinya pakai ikatan si tangannya terus pakai Pakai senjatanya pakai itu dayung, itu dari Thailand menuju ke harusnya ke tanah Tenggara selatan ini akhirnya lepas ke New Zealand. Jadilah orang Maori. Makanya di Maori itu ada bahasa ikan itu namanya Lika. Padahal Lika itu bahasa Sunda. Lika itu artinya ikan. Palika adalah orang yang suka ngambil ikan. Palika tukang telur, padahal bukan tukang telur, tukang nelayan. Palika yang suka ngambil ikan disebutnya palika karena ikan itu bahasa Sunda kuno nya disebut lika, nah itu bahasanya sama di mauri juga disebut ikan itu likar karena ternyata ada keterkaitan antar suku mauri dan suku Bajau yang di Pelabuhan Ratu ataupun yang di Bugis itu nelayan mereka dan mereka adalah para kesatria, ya kan para kesatria Maori suku mauri Nah ya eh, kembali yang satu berlabuh di Penuh jalan jadilah orang suku Maori yang sembilan kapal berlabuhlah di pelabuhan ratu. Maka ada orang peribumi Sunda yang lebih besar, berbadan besar dan putih-putih menyebutnya ketika berlabuh itu uh, ratu. Ratu itu artinya raja atau sebuah kerajaan yang berlabuh. Maka di situ berlabuh disebutlah pelabuhan ratu. Berlabuhnya seorang ratu. Di pelabuhan Ratu itu tidak selalu harus perempuan Walaupun laki-laki juga Kalau dia berkuasa atau jadi raja Disebut Ratu Disebutlah Pelabuhan Ratu Dan turun lama yang Cinda ini di Pelabuhan Ratu Lalu membangun kembali Kerajaan di Kanekes Di pelabuhan sana Makanya ada sisa-sisa batu-batu di Kanekes ini Bekas kuil-kuil Tapi karena dia telah meninggalkan uh, Apa namanya uh, Pelul di Champak di sini membangun lagi tiap kerajaan di, di laut dekat laut sampai suatu saat berlalu waktu dan berbaurlah antara orang suku kambojok dengan pribumi sunda waktu itu sehingga kalau dikatakan asli sunda sebetulnya dari dulu sudah ada percampuran ini ini kisahnya sebelum masehi ratusan tahun sebelum masehi maka berlah ber apa berbaurlah antara kambojok India dengan Sukasi Sunda waktu itu jadilah mereka membaur nah su, eh, yang jadi patokan Gunung Sunda ini lalu setelah beberapa tahun kemudian sebelum masehi, meletus jadilah yang sekarang Gunung Sunda yang ada di Sukabumi itu sebetulnya 1 per 3 dari kondisi Gunung Sunda pada zaman dahulu karena setengahnya, eh, 2 per 3 nya sudah meledak pernah meledak Gunung Sunda itu bersamaan dengan Gunung apa Semeru yang ada di Jawa dan Gunung Mahameru yang ada di India itu bersamaan meledak dulu sebelum masa ini pernah meletus dan pernah terjadi gempa yang sangat besar sehingga menghilangkan samudra sebagian samudra yang disebut samudra Atlantis. Nah sebelumnya ini uh, akhirnya membaur dan menjadi sebuah kerajaan di daerah Pelabuhan Ratu, pesisir Pelabuhan Ratu dikenal Pelabuhan Ratu. Lalu ketika meninggal Maya Menduti ini belum menemukan yang namanya tu kesejajaran Tuhan atau monotheisme namanya saja belum ditemukan. Tamun dia menuju ke arah yang lebih baik. Maka dia masuk ke dalam nafsu mutmainah yaitu nafsu jasmani yang menginginkan tentang kebenaran tapi belum menemukan kebenaran, belum 4 kali lima pancer tapi dia sudah mencapai nafsu mutmainah sehingga ketika dia meninggal menjalmalah menjadi sosok ular putih naga putih lalu ada cerita lain dari tanah jawa yang menceplumin diri dan bunuh diri masuk ke situ yang dikenal juga sebagai ratu penguasa selatan itu sebetulnya menjalmalah menjadi ular hijau makanya di pahaguan itu ada dua kan disebut nyerorokido nyerorok itu dua ratu yang satu ular putih satu mayang cinde yang satu lagi yang dari jawa itu adalah ular hijau nah yang sering menggoda manusia untuk menikah dengannya itu ular hijau yang sering menampakkan diri makanya di cina juga ada dua legenda ular putih dan ular hijau nah ular putihnya itu sendiri tidak pernah menggoda manusia karena grade-nya dia karena eh, tingkatannya levelnya levelnya mayang cinde ini udah level di dunia itu udah, udah level tinggi karena dia menuju kepada perjuangan dan pengorbanan menuju Allah yang benar Allah spiritual tapi belum menemukan nah pada kondisinya zaman sekarang banyak orang yang sudah monoteisme tapi monoteisnya di sini masih di pikiran mengenal Tuhan itu, itu Allah mengenal Tuhan itu e, bernama Allah tapi belum nyampe kerasa Sedangkan orang pada zaman dulu berjuang-juang untuk menuju monoteisme, tapi dia masih di ortaisme. Artinya untuk menuju Tuhan itu penuh dengan pengorbanan yang sangat besar. ya? Kan? Perlu pengorbanan. Orang dulu sampai meninggalkan kerajaannya, meninggalkan istri-istrinya, sampai ke, Kapang, eh, ke apa, Kamboja. Di Kamboja juga anaknya melanjutkan kembali. Hanya untuk apa? Stafeta hanya untuk mengenal mengenal ke Taisi, hanya untuk mengenal Allah. siapa sih nama Tuhan itu. Ya. Jelas? Nah, sekarang kita sudah mengenal, tapi kita menyenyiakannya lagi dalam perjuangan untuk mengenal Tuhan dengan rasa. Karena mengenal itu hanya di kepala, di pikiran. Banyak orang yang sudah tahu tapi tidak kenal dengan Allah. Sudah tahu pikirannya udah tahu tapi tidak kenal sama Allah makanya eh, awalu din maaf ibatuloh pertama mengenal diri itu harus dengan maaf harus kenal dulu sama Allah kenalnya bukan dengan pikiran tapi dengan rasa kalau kita mengenal Tuhan hanya dengan pikiran jadilah monoteis adapun ateis ah itu tidak ateis itu bertuhan ateis tidak bertuhan dia pikirannya tidak mau mengenal Tuhan itu kadang-kadang benar, ateis itu. Kadang-kadang dia tidak mau mengenali Tuhan dengan pikiran, tapi dia bisa mengentuh kalau dia berbuat baik selama hidupnya. Walaupun ateis, tapi dia berakhlak baik. Bisa tersentuh. Bahkan dia bisa bisa berasakan tentang benarnya Tuhan dibanding dengan orang Dibanding dengan orang-orang yang sudah menghapal ayat-ayat Quran, menghapal nama-nama Tuhan, tapi dia tidak mengenali dengan perasaannya. Kadang-kadang ada orang ateis sebenarnya, teman. Orang ateis dia tidak, dia memang sengaja tidak mau memikirkan Tuhan. Karena Tuhan itu memang tidak bisa dijangkau oleh pikiran, tidak bisa dicari oleh pikiran. Makanya disebut ateis tidak bertuhan bukan berarti dia tidak mengenal Tuhan, bukan yang salah. Ateis itu tidak mengenal Tuhan dengan pikirannya, tapi bukan berarti dia tidak mengenal Tuhan dengan perasaan. Bukan berarti saya mendukung ateis ya. Karena sekarang ini banyak orang yang munafik. Mengenal Tuhan, tapi rasanya emosional, cepat marah, kesinggung sedikit, beda sedikit pemahaman orang, maaf, nabuk, menganggap kapir, menganggap sesat, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih parah dari orang ateis. Orang ateis gimana? Di dimana? Ya, karena memang Tuhan tidak bisa dicari dengan akal. Makanya mereka menulis untuk jadi ateis. Menulis untuk tidak bertuhan. Karena bertuhan yang ada sekarang itu adalah bertuhan dengan pikirannya. Saya menyebutnya onani ketuhanan, onani ketuhanan, masturbasi ketuhanan. Itu hanya dihayalkan, pikirannya. Sedangkan zaman dulu raja kamak sampai ke pengapa sampai ke kamboja di kamabojjo itu berjuang untuk mengenal siapa nama Tuhan. Sampai sejatunya orang zaman dulu berjuang untuk mengenali nama Tuhan. Begitupun yang dilanjutkan oleh ratu Mayang Cini Nah, Ratu Mayang Cinde ini sampailah berlabuh di pelabuhan Ratu dikenalah Nyai Ratu, Nyai Ratu Mayang Cinde itulah sebetulnya penguasa pantai selatan Nyai Ratu. Kalau di dewa Yunani disebutnya Ares sebetulnya Nyai Ratu itu Ares bernama Mayang Cinde. Ini kisah asli dari pelabuh dari apa e, meninggalkan Angkor Wat dan Angkor Thom dan. Tanah Jawa ini di Pantai Selatan itu pelabuhan, satu tempatnya. Dan bekas-bekas kerajaannya masih ada di Kanjekes. Di sana juga ada suku Bajo. Bahkan dulu Jaya Jayantia ya, Panglima Siliwangi, Panglima Kerajaan Siliwangi, itu kalah sama suku Bajo. Karena suku Bajo ini pakai, pakai apa? Senjatanya pakai dayung, dayung, dayung dari kayu dan batu. Itu jago perangnya. Ini saya nonton di Deadline Apokalyptok 2 keren itu cara cara berantemnya orang-orang e, Maori Itu suku Maori itu sama dengan suku Bajo yang ada di Pelabuhan Ratu Sama juga dengan suku Bajo yang ada di e, mana Bugis Itu sebetulnya dari sana Asalnya dari tentara-tentaranya Ratu Mayang Cinde Nah Ratu Mayang Cinde ini sekarang jadilah Legenda Roro Kidul Padahal Roro itu ada dua Jadi ada dua ular Satu ular hijau satu lagi, olah putih. Nah, laku Mayang Jindeng ini, ular itu jarang menampakkan diri. Dia keluar ketika ada cahaya dalam jiwa. Tiba. Ketika ada seseorang yang berserah kepada Allah, menimbulkan saya dia datang dengan Dan akhirnya memperkenalkan diri, dia mengenal tentang ketuhanan. Dia tetapi menangis, menangis katanya. Saya menangis, karena katanya saya mengenal mencari Tuhan itu sampai sejauh itu, tapi dia belum mengenal. Tapi ternyata kalau sudah meninggal, dan dia sudah tidak punya casing. Itu sudah tutup lawang si botak pak. Sudah tidak ada lagi. Kecuali dia punya turunan. Dan turunan diantarkan untuk mengenal Tuhan. Dia dulu tidak mengenal namanya siapa. Kalau sekarang banyak orang yang mengenal Tuhan. Tapi rasanya kosong. Tahu tapi tidak mengenalnya. Orang yang tahu belum tentu mengenal Allah. Tapi orang yang mengenal Tahu, tahu loh, pasti pikirannya akan Tahu pikirannya akan dicerdaskan karena melalui kelenjar pineal yang ada di dalam otak yang paling dalam yang kecil black box itu akan digetarkan dengan hatir ilham ketika bergetar seseorang ketika berserah kepada Allah kontak dengan Allah bergetar dirinya bergetar jiwanya itu ha uh, si kelenjar pineal akan bergetar sangat keras dan bercahaya yang tadinya kita menjadi cahaya dan itu akan dicerdaskan jadi orang yang mengenal Allah orang apa Allah, Allah, Allah mana orang pandu tahu takut orang maka dia akan tahu banyak hal. Tapi orang yang tahu banyak hal tentang Allah, lupa Ini Niki ayah pernah ada yang banyak saya. Pak, uh, kan uh, Bapak itu mengaji yang dulu pernah masalanten, bahkan pernah keluar negeri juga dan lain sebagainya. Kenapa dengan uas dengan buah? Noh saya ingat kenapa dengan uas? Eh tahunnya anak saya aja hujan akhir semester saya kan tahunnya uas saya ujian akhir semester. wah, nggak au ahlam, saya nggak kenal dengan orang seperti itu. karena mereka banyak mengenal allah, tapi banyak mengetahui tentang allah di hafalan, hafalan ayat ini ayat itu, tapi belum tentu dia mengenal. ya, karena allahnya sendiri tidak mengenalinya dan dirinya sendiri tidak berusaha untuk mengenali allah dengan rasa. mengenali allah itu bukan dengan pikiran, tapi dengan rasa. kalau dengan pikiran ngapalin itu cuma ngapalin makanya saya menyebutnya laboratorium kata-kata disebutlah ahli kitab lam yakunilah dinakaruk min ahli kitab hattahtiatul bayi ahli kitab itu mbak kaparuk bahkan di ayatnya juga kalau kita terjebak untuk terus hanya mengkaji Quran dan menghapalkan Quran menghapalkan kitab yang tertulis ini akhirnya hanya jadi hafalan, ini hanya jadi hafal Allah, mengenal, eh, apa? tahu Allah tapi tidak mengenal dengan rasa. Akhirnya apa? Ya ahli kitab lima kalbisul hak bil batiri wa taqtumu na waantum ta'lamu. Hei ahli kitab, kenapa kamu tahu, pikiranmu tahu tentang kebenaran hak dan batir, tapi kamu menyembunyikan, mengubah hak ya, menjadi batir dan mengubah batir menjadi hak makanya otaknya jadi kebalik kebalik yang yang orang yang benar malah disebutkan orang yang salah-salah di benarkan menjadi kebalik otaknya kayak keluar gitu kayak kayak pampir kebalik dia malam bangun orang malam tidur dia malam bangun wah keliaran kesan-kesan kemarin apapun begitu Pas orang lagi kerja, bangun, siang, dia sama tidur. Di mana orang mau tahu kerja. Orang tahu kerja, wah, mau kerja nih orang. Lah, dia orang kerja, dia tidak tidur. Orang lagi tidur, malam dia nyebar barang. Dia nyebar pampir. Nah, makanya kenapa dia sering tidak mencoba? Tidak antropak sendiri. Padahal yang namanya kalau mengenal Tuhan dengan rasa, dia tidak akan mencoba. Dia tidak akan menelahkan orang. Karena salah dong benarnya seorang itu hanya bisa dirasakan oleh dirinya Dia hanya membukankan jalan Dia hanya melihatkan tentang kebenaran dengan akhlak yang baik Dengan kata-kata yang lembut Bahkan kata Umar Kata-kata yang lembut seperti Nabi Muhammad Akan melembutkan hati yang tadinya keras sekalipun seperti hati saya Usman itu jaga pasal, keras Tapi dengan kata-kata lembut Nabi Muhammad juga. Tapi kata-kata yang kasar, kayak wah, wah, wah, kau bilu, dah macet tu, dah kata-kata bijak dan kata -kata hakim yang keras, itu yang orang tadinya hatinya lembut pun jadi keras, karena kata-katanya keras. Jadi sikap tegas itu bukan berarti harus dengan keras, bahkan dengan lembut pun kita bisa mengambil ini benar ini salah, itu sudah sudah tegas, tidak selalu harus keras. Tegas itu tidak harus kelas. bahkan dengan kelembutan kata-kata pun, tapi dia mulai melihatnya menafikkan, itulah tegas. Jangan kembali, yang hak dibuat menjadi batal, yang batal dibuat menjadi hak. Sehingga bisa meramalkan masa depan. Kan malu sendiri kalau ternyata ramalannya salah. Saya nggak pernah meramalkan masa depan, saya hanya mengkaji masa lalu. Sejarah masa lalu yang sudah menyimpang, saya perbaiki lagi seperti benang kusut, yang insya Allah mudah-mudahan. Sejarah dari masa lalu itu bisa mengurai dan meramalkan, eh, bukan meramalkan dan bisa mengurai dan bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Karena orang besar bukan melihat ke depan, bukan memprediksi sembarangan, asal ramal, tapi bisa melihatkan, membeberkan sejarah masa lalu. Agar ketika orang mengenal masa lalu, maka dia akan jadi cermin untuk gambaran di depannya. Ya? Semoga apa yang saya beberkan ini dapat menjadi gambaran bagi masa depan kita. Bahwa dari sejak dahulu, dari sejak sebelum masehi, ratusan tahun sebelum masehi, bangsa kita ini, tanah Jawa ini, telah dikonyumi berjuta-juta orang yang ingin menimbul dan menimba ilmu dan mencari tahu tentang spiritual. Jadi dari dulu kita ini, tanah Jawa ini bersyukur. Dari tanah Jawa ini telah menjadi pusat atau telah menjadi mercusuar pulau sehingga sejarah tidak bisa berbohong. Di mana Indonesia ini hanya akan dirajai oleh Sunda dan Jawa. Coba dari zaman Soekarno atau sebelumnya, raja-raja itu orang Jawa sama orang Sunda. Biasanya kalau orang Sunda jadi wakilnya kayak dulu tetangga di sini saya. Ya, ada sangat baik, ada tetangga di sini namanya Umar Wirahadi Kusuma. Tetangganya yang namanya istrinya. Umar Wirahadi Kusuma kan enggak di Sumedang. Itu lembut orang Sunda. Waktu itu menjadi wakil presiden zaman Suharto. Di mana ada Jawa, mengklok orang Sunda, karena lembut kata-kata. Lembut, enggak usah, bentak-bentak. Akhirnya bisa menjadi penyeimbang. Nah, dari zaman dulu itu selalu orang Jawa. Kalau ada calon lain Jawa susah untuk jadi penguasa di negeri ini karena hanya orang Jawa dan orang Sunda yang menang bukan etnis ya saya tidak etnis tapi sejarah dari zaman dahulunya ini kita melihat sejarah jadi kalau ingin tahu masa depan maka lihatlah sejarah karena tanah Jawa ini sudah sejarahnya sudah sangat lama berabad-abad beratus-ratus tahun bahkan mungkin beribu-ribu tahun sebelum masih kita sudah jaringan ya, dari zaman dahulu kala. Bukan berarti saya etnis ada memang dari apa empat kepala yang selain Jawa tapi Jawa ini tanah tua, tanah leluhur yang disebut tutur timur leluhur itu ya ini di tanah Jawa ini. sehingga raja-raja di tanah di Indonesia ini khususnya ya, itu rata-rata kebanyakan orang Jawa ya, bahkan yang dari Kalimantan itu mulawarman itu Purnawarman itu kan ada, masih saudara dengan yang ada di Jawa Melawarman Purnawarman itu masih saudara adik kakak Melawarman dan Purnawarman walaupun di Kalimantan artinya berarti antara Jawa dan Sunda ini memiliki karakternya kenapa orang yang Sunda tidak mau disebut Jawa karena Sunda ini artinya cahaya di dalam diri, sedangkan Jawa Jawa itu artinya ilmu asma yang dikeluarkan ketika Cahaya di dalam diri Sunda, terus keluar, dat sifat, terus melahirkan asma, melahirkan ilmu-ilmu, itulah Jawab. Jadi Jawab ini adalah bukan bukan bukan wujud, bukan sosok. Jawab ini adalah orang yang mengenal ilmu jiwa. Disebutlah Jawab. Dat sifat asma, apa Jawab? Ini Jawab. Apa yang ada dari dalam keluar disebutlah Jawab. Kalau Sunda apa apa yang uh, pencarian kita menuju ke dalam diri yang paling dalam disebutlah sunda sunda ini adalah uh, cahaya jadi dengan mengenal cahaya dengan mengenal ke dalam dengan mengenal rasa maka bertahap dan demi bertahap dia akan tersusun daya daya sunda susunan daya daya daya benda tumbuhan hewan dan jasmaninya akan teratur akan diatur oleh Allah menjadi tertib karena dia mengenali Sunda cahaya, Sunda itu cahaya Sunda Wibitan artinya berarti cahaya pertama Nur Muhammad, Sunda itu Nur Muhammad sedangkan Jawa apa yang dilahirkan dari Sunda keluar diri menjadi sifat dan perilaku yang baik, itulah disebut Jawa, jadi Sunda dan Jawa itu juga Sunda itu masih di dalam ketika keluar jadilah Jawa Jawa itu adalah ilmu yang lahir dari jiwa itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat untuk selalu kembali mengenal masa lalu kembali mengenal sejarah jas merah jangan sekali-kali mengenal sejarah Indonesia tidak akan bisa dirajai oleh raja selain Jawa ataupun Sunda bukan berarti wujudnya ya Jawa yang mengenal ilmu jiwa dan sudah adalah kembali ke Nur Muhammad kembali ke rasa. banyak orang yang mengenal Tuhan eh, banyak orang yang hafal Tuhan tahu tentang Tuhan tapi belum tentu mengenal Tuhan dengan rasa belum tentu mengenal Allah dengan rasa Tuhan dengan Allah ya tentu juga itu hanya nama saja kalau Tuhan itu diciptakan oleh Soekarno dari singkatan dari tuntunan hati nurani ya Tuhan jadi kalau ada yang bertanya siapa Tuhan? Tuhan diciptakan oleh Soekarno. Tuntunan hati nurani. Kalau Allah, ya Allah. Asalnya dari Arab Saudi. Padahal sebelumnya juga tulisannya dan Om. Yang ini yang menjelaskan. Ini Om Tuhan nyarang Hindu. Terus jadilah Om Hindu jadilah Allah. Om jadi Allah. Sama-sama juga. Tidak perlu kita ribut nggak perlu kita ribut, ya itu hanya pengenalan monoteisme tapi masih di tahu tahu tahu tahu pikiran tapi belum tentu kenal rasanya. Makanya kenalilah Allah dengan rasa bukan dengan harapan seperti wah dan muas. Saya nggak kenal orang-orang itu, ya dan saya pun nggak perlu kenal dengan orang-orang seperti itu karena proyeksinya bukan lagi tentang kebenaran, tapi tentang uang dan kekuasaan tentang uang dan keterkenalan bukan lagi tentang kebenaran ya, semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh